لا تعدني يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك نوصيتي بيدك ما ضيعت فيا حقا عبد فيا قضائك اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطع. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بسم الله الرحمن الرحيم إن نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين So, insyaallah kita lanjutkan kajian ad ad-dawa. Untuk pertama di hari ini kita sampai di halaman 84 di bagian mana terakhir? Oh ya, yeah. oke okay. Kita sampai di kalimat mengenai perkataan lainnya yaitu untuk menjawab perkataan bersubhat untuk menjawabnya ya, maka Ibnu nanti akan memiliki jawaban yang cukup panjang terhadap kalimat yang cukup simpel namun bersyuhad yaitu membantah orang yang mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Waalaikumussalam. Dikatakan mengenai perkataan lainnya, aku tidak akan mengganti perkara yang pasti dengan sesuatu yang meragukan. Ditutup. Oh. Ah iya, iya gitu. Aku tidak akan mengganti perkara yang pasti dengan sesuatu yang meragukan. Maka jawabannya sebagai berikut. Ya, jadi tadi kali gimana pertanyaannya? Aku tidak akan mengganti perkara yang pasti Itu perkara yang pasti di dunia dengan sesuatu yang yang meragukan yaitu yang tidak pasti. Ya ini yang menunjukkan mereka tidak tidak percaya dengan akhirat. Itu ragu-ragu dan ragu-ragu tentang akhirat sama dengan tidak beriman tentangnya. Iya. Karena diantara keimanan itu harus ya al ada al yakin Dan ini ketika al-yaqin tersebut menjadi zhon biasa atau syak maka dia tidak mengawalkan syarat keimanan maka jawaban dari perkataan orang ini atau jawaban untuk perkataan ini sebagai berikut bisa jadi Anda ragu terhadap janji baik ya janji baik itu namanya wa'd wa wa'd janji baik dan juga ragu terhadap ancaman Allah namanya waid. Ya, jadi ada wa'id, ada wa'id. Wa'id itu janji baik, wa'id itu ancaman Allah. Dan kalau ancaman Allah taala tidak akan memberikan janji baik kepada orang kafir itu pasti. Dan adapun ancaman bisa untuk orang kafir, bisa untuk orang beriman. Tetapi untuk orang beriman, ya. Okay. Jadi kita tahu Allah la yukhliful mii'ad. Enggak bakal Menyelisihi janjinya Tetapi untuk orang beriman, yang pasti adalah Allah taala pasti akan menunaikan janji baiknya Itu pasti. Tidak akan pernah menyelisihi dan melanggar janji baik Allah, yaitu Allah taala. Tetapi untuk ancaman Allah Subhanahu wa taala dengan haknya terkadang tidak menunaikan ancaman tersebut untuk orang beriman. Faham maksudnya. Rahmat Allah itu lebih luas daripada kemarahannya. Tapi untuk orang kafir sudah pasti, untuk orang kafir tidak akan ada ampunan. Tapi untuk orang yang beriman nanti di akhirat maksudnya. Janji baik untuk orang-orang mereka itu pasti Allah tunaikan. Namun ancaman Allah taala untuk maksiatnya orang beriman itu tidak mesti, tidak selalu Allah tunaikan. Saking apa saking maha Allah. Bisa saja orang itu beriman, Allah ampuni semua dosanya. Karena dia tidak berbuat syirik sedikit pun, bisa. Ya. Yeah. Ini kaidah wa'id dan wa'id. Wa'id itu tidak akan Allah berikan kepada orang kafir manapun. Adapun wa'id untuk orang kafir itu pasti. Untuk orang mukmin juga ada. Bedanya untuk orang kafir wa'id itu pasti terlaksanakannya, terunaikan. Adapun untuk orang mukmin wa'id itu belum tentu diri tergantung dengan masyiah Allah, kehendak Allah insyaallah wafarlah wa insyaa'adzabah. Kalau Allah berkehendak me mengampuni, Allah ampuni orang mukmin itu. Kalau Allah taala berkehendak mengazab, maka terazablah orang orang beriman itu. Dibuka aja otaknya ada yang yang pintu sininya aja Otaknya yang baru datang nyira. Hmm. Ayo. Jadi jawabannya tadi bisa jadi Anda ragu terhadap wa'ad dan wa'idnya Allah serta kebenaran rasulnya atau Anda ingin meyakini hal kebenaran hal tersebut. Kalau meyakininya berarti Anda meninggalkan sebutir atom yang kontan sirna dan fana dalam waktu dekat dengan suatu perkara yang pasti dan sama sekali tidak diragukan lagi. Gini ya. Anda kan sekarang masih dalam posisi meragukan janji Allah, janji baik maupun ancaman Allah. Serta kurang-kurang kurang yakin dengan kebenaran Rasul. Atau misalnya Anda memang pengen meyakini kebenaran hal tersebut. Kalau Anda melucuti keragu-raguan Anda menuju ke keyakinan akan kebenaran Allah dan Rasulnya Ya, kalau Anda melucuti melepaskan keragu-raguan itu beralih ke keyakinan maka berarti Anda meninggalkan sebutir atom kecil yaitu dunia yang memang dia kontan instan langsung terbayarkan begitu saja. Namun dia itu cepat sirna. Cepat hilang. Eh dunia itu memang tertunaikan segera. Namun sebagaimana dikatakan easy comes easy goes. Yang cepat kontan datangnya maka cepat pula sirnanya. Sehingga dia dihukumi fana dalam waktu dekat. Nah, meninggalkan itu yang murah dan juga Muda datang, muda pergi, tidak baka diganti dengan suatu perkara yang pasti. Qat'iyyah yaitu al-jannatu yaitu keimanan Tak akhirat dan sama sekali tidak diragukan lagi, itu pasti. Namun jika memang Anda meragukan wa'd wa dan wa'id Allah serta kebenaran Rasulullah, coba lihatlah kembali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keberadaan wujud eksistensi Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah menunjukkan keberadaan Allah taala yaitu uh, ayat kauniyah. Juga menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan kehendak Allah, menunjukkan maha tunggalnya zat Allah Subhanahu wa taala serta juga kebenaran para Rasulnya terhadap apa yang mereka kabarkan tentang diri Allah. Coba fokuskanlah dirimu. Ya, kadang-kadang kalau misalnya seseorang itu sudah Allah berikan kesesatan pada dirinya itu kadang-kadang susah, perlu langkah-langkah. Sudah diberikan hujah ini itu tidak mempan, perlu langkah. Fokuskanlah dirimu dan berdirilah untuk melihat segala milik Allah atau memperdebatkannya coba hingga jelas bagimu bahwa apa yang dibawa para rasul sallallahu alaihihi tentang Allah merupakan kebenaran yang tidak ada lagi bahwa saya pencipta alam, Rob langit dan bumi ini al ali yang maha tinggi, al qudus yang maha suci dari menyelisihi kabar para rasul tentangnya. Atau ibrohnya di sini adalah ini pengajaran dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah untuk siapapun yang ee uh, mengutamakan dunia daripada akhirat karena kurang percayanya pada akhirat. Nah, orang yang seperti ini juga tidak sedikit zaman sekarang dan selalu ada di setiap zaman, terutama zaman yang mendekat pada hari kiamat. Dan untuk membimbing mereka ini perlu dalil aqli. Karena kalau misalnya kita bilang dalil nas, dalil dalil nasi, atau dalil naqli, mereka enggak mau. Mereka mungkin udah terlalu kenyang dengan itu. Sehingga apa sih? Percaya aja medalil naqli aja enggak. Maka apalah lagi kalau misalnya kita Gelontorkan kepada mereka dalil Nakli, mereka enggak mau. Maka dengan dalil nalar aqli dan dalil nalar itu kadang cukup mengandalkan fitrah. Seperti coba fokuskan aja pada alam semesta ini, lihat. Secara fitrah manusia itu tidak akan pernah mengingkari bahwasanya semua ini pasti ada settingannya, pasti ada aturannya. Enggak mungkin secara fitrah eh, menuju ke teologi ateis atau orang-orang yang mengingkari rob yaitu bahwasanya berasal dari atom yang berpecah kemudian menjadi begini begitu saja. Ya, tapi kalau misalnya kembali kepada fitrah bahkan untuk diri sendiri Kita tahu bahwasanya ada zat yang mengurus kita, tanpa kita lihat dan tanpa kita ketahui bagaimana secara langsung mengurusnya, namun terasa efek dari kepengurusannya. Allah Taala Al hayul Qayyum, Maha Hidup lagi Maha Mengurusi semua makhluk tanpa kecuali. Tadi ada orang di situ, Saudara. Hah? Sekarang ada? Tadi luar. Hah? Luar itu. laki ada perempuan. Masalahnya ada paling. Manusia atau jin menurut kantor? Ada, lihat, ya. Masyaallah. Orang sini mungkin, ya? Hmm, enggak tahu deh. Ana enggak pakai kacamata jadi enggak terlalu kelihatan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, barang siapa yang menisbatkan Allah kepada selain dari hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya, berarti ia telah mencelas serta mendustakannya serta mengingkari rububiyah dan kerajaan Allah. Sebab adalah hal yang mustahil bagi orang yang mempunyai fitrah yang bersih untuk menyatakan bahwa sang maharaja semaraja ini hanya untuk Allah. Kalimat maharaja al-malik. Kalau misalnya ada seseorang digelari maharaja itu enggak boleh Maharaja itu artinya Malikul Muluk gitu loh. Itu paling tingginya kekuasaan. Eh uh, kemudian juga dilarang bagi seseorang berdinamakan digelari mahadewi. Atau bahkan dewi itu sendiri, nama dewi itu sendiri itu enggak boleh, ya kan? Itu istilah kufur. Karena dewa atau dewi itu adalah ilah. Makna dewa atau dewi adalah ilah atau minimal substansi penamaan penamaan dewa dan dewi itu ilah makhluk. Dan mana mungkin seseorang misal dinamakan Allah, mungkin enggak? Enggak mungkin, enggak boleh. Itu hanya khas untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau dewa atau dewi atau nama-nama sesembahan orang-orang kafir itu enggak boleh. Ya. Yeah. Ya, misalnya kita ini mau namain anak itu Isa. Kemudian kita namai dengan Jesus. Boleh enggak? Enggak boleh. Itu jakan bakal jadi kegoncangan dan syubhat nantinya. Dan akan ditiru oleh orang-orang apalagi ini anaknya ustaz. Enggak boleh. Ji Jesus, enggak, enggak boleh. Kalau misalnya seperti Israil, boleh enggak? Masih boleh karena itu aslinya juga tertera dalam Al-Qur'an. Nabi Yaqub alaihissalam. Sekarang pemishkilah juga misalnya seseorang bernama eh uh, Wisnu. Mashhur enggak kok itu Ilah.nya orang kafir. Apakah kita diamkan sebenarnya enggak harus ditegur, dinasihati. Bahwasanya nama ini nama yang kufur, nama yang mengandung kekufuran dan menjadi simbolnya orang-orang kafir. Ini bukan saja tashabbuh dengan orang kafir, tapi tashabbuh dengan kekhususan yang ada pada diri mereka itu. Sebenarnya gitu. Sehingga seharusnya diubah namanya apa kayak itu. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bu. Di Masuk aja, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi asli enggak boleh itu nama-nama seperti itu seperti dewa, dewi, Wisnu, uh, Wardana, bahkan Krishna, Masya Allah Kristian, kemudian uh, ada orang muslim namanya Kristian tuh ada. Kemudian ada juga Aditya. Aditya itu mungkin bagi enggak paling nama apa gitu, Adit kan. Antum namanya siapa? Fadhil, enggak apa-apa. <laughs> Habibi Pak Rahmat, hari ringan masalah. Tapi Aditya itu juga nama sesembahan. Jadi perlu kita tahu itu. Ya. Eh seperti itu. Coba antum cari dah di Google. Aditya. Ya. Oh uh, Aditya. Coba aja. Cuma memang kadang orang enggak peduli lagi. Dan selain itu karena ustaz-ustaz juga enggak tahu kok itu nama nama sesembahan. Iya. Ada enggak misalnya diantara kita merelakan nama anaknya Yahweh misalnya. Kenapa? Karena itu sesembahan ala zaim mereka atas anggapan orang-orang Yahudi. Enggak mau kita. Tapi ya sebaliknya ya begitu juga dikiaskan dengan agama lain dari Hindu dan Buddha. Jangan sampai Yahudi kita anti tapi untuk yang Hindu Buddha kita boleh kelonggarkan, Enggak sama bahkan Yahudi masih lebih mending karena ahlul kitab walaupun mereka musyrik juga adapun kalau misalnya Hindu Buddha itu jelas dari awal sampai akhir itu memang teologi teologi kesyirikan. Ya. ya. Allah jadi orang yang mempunyai fitrah yang bersih, dengan klaim fitrah yang bersih, fitrah yang masih salimah. Ini menunjukkan bahwasanya ada diantara orang yang memang fitrahnya itu sudah tidak benar. Fitrah aslinya itu sudah hilang. Kalau kita perhatikan anak bayi, fitrahnya masih ada odi oh, dipoles terus dengan tauhid dan dengan baca Al-Qur'an maka insyaallah para besar insyaallah dia terus masih memiliki fitrah itu. Tapi kan banyak orang fitrahnya itu udah enggak bersih lagi. Nah, mereka menyatakan bahwa Allah taala itu lemah hakikatnya. Lemah dalam artian tidak memiliki qudrah, tidak memiliki qudrah. Kemudian bodoh tidak memiliki ilmu. Kita ini ini ini bertentangan dengan apa yang kita pelajari dari Al-Qaeda Muslim ini. perkataan mereka yaitu orang-orang uh, Mu'tazilah. Mu'tazilah sebagaimana yang bila bilang uh, kalau misalnya Mu'tazilah atau ya Mu'tazilah mengatakan Allah taala yasma' bila sama' ya'lam bila ilmi dia bصير bila basar mereka. Ya mereka menafikan apa? Menafikan sifat-sifat dari nama-nama Allah. Mereka tidak menafikan nama-nama Allah itu enggak. Karena kalau mereka mereka mengatakan Allah taala tidak bernama Al-Alim, tidak bernama As-Sami', tidak bernama bernama Al-Basir, maka kaum muslimin akan mengkafirkan Mu'tazilah jelas. Karena ini kekafiran nyata banget nih. Ya kan? Nah, tapi sebagai gantinya mereka mengatakan talbisnya mereka Allah Ia bernama Samir Dia yasma' tapi bila sama'. Demi menafikan apa? Demi menafikan pendengaran. Tapi mengisbatkan namanya yasma', ya asami', yes, Nah, penafian sifat ini meng apa melazimkan apa? Allah itu ketika disebut qadirun bila sama dengan lemah sebenarnya. Inilah teologi Mu'tazilah. Belum lagi yang lebih parah dari itu yaitu Jahmiyah. Kalau Jahmiyah udah jelas Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Ini jelas-jelas jenis atheism. Jelas ya Jelas ini. Ya. Jadi sebagian firqah dzalah itu mereka mengatakan dengan lazim dari akwal mereka atau konsekuensi dari perkataan mereka konsekuensi yang zahir ya bahwa sey Allah itu na'udzubillah dengan kami ini lemah bodoh dalam artian tidak punya ilm kemudian tidak mengetahui apapun tidak punya tidak melihat tidak punya pembicaraan tidak berbicara tidak memberikan perintah, tidak melarang, tidak memberikan ganjaran, tidak menghukum, tidak memuliakan, tidak merendahkan siapapun yang dikendakinya. tidak mengutus para rasul ke berbagai wilayah dari kerjanya, serta tidak memperhatikan kondisi rakyatnya, bahkan membiarkan dan mengabaikan mereka begitu saja. Ini perkataan sebagian firqah dalam ranah kaum muslimin juga. Makanya kita itu Allah tugaskan sebenarnya menuntut ilmu panjang-panjang, banyak-banyak karena ini masalah itu banyak. Masalah kita dalam akidah bukan sekadar kita bagaimana cara berdoa kepada Allah tidak berbuat syirik dan seterusnya. Kadang masalah kita itu menghadapi firqah-firqah seperti ini. Dan luar biasanya firqoh firqah ini Allah taala kehendaki banyak dengan beragamnya mereka dan ada diantara mereka yang menusuk dalam bab asmaul sifat ada di antara mereka yang menusuk dalam bab Ur ubudiyah ada diantara mereka yang menusuk di bab uh, liberalisme dan, dan dan nah ini kan tugas kaum muslimin sekalian bagaimana membenah ini semua makanya sebenarnya seorang muslim itu tidak ada yang tidak punya kerjaan kalaupun dia misalnya tidak bekerja Dia masih punya amalan an Mencari ilmu itu pun kadang lebih berat daripada bekerja itu sendiri. Maksudnya bekerja pekerjaan umum di pabrik dan semaginya. Mengajar juga bisa. Jadi sebenarnya muslim itu ketika Allah berikan akal kepada kita enggak ada sebenarnya enggak punya pekerjaan, ada pekerjaan. Yeah. Cuma memang anggapan sekarang yang namanya kerja itu di harus kerja tetap. Padahal Islam itu majal yaitu field dan bidang itu banyak untuk mencari penghasilan. Kalau orang misalnya hanya bisa mengajar. Boleh enggak dia mencari penghasilan dengan majar Boleh meskipun yang diajarkan agama enggak masalah. Enggak masalah. Dia cuma bisa masalah bekam. Boleh enggak dia mencari penghasilan dengan bekam itu? Boleh, cuma memang makruh. Iya. Yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu kita bahas, di kajian sehari bersama Rasulullah sallallahu alaihi Imam Ahmad rahimallahu yang kita tahu bahwa saya beliau orang yang paling muttabi' terhadap Rasul sehingga beliau bercerita. Kalau misalnya saya Me Meriwayatkan satu hadis atau mendapatkan sekabar satu hadis tidak mau saya catat kecuali saya mengamalkannya. Dan ada riwayat yang beliau terima dari para gurunya, Rasulullah sallallahu uh, pernah di bekam yeah. Dan dibekam oleh Abu Thayyib seorang tukang bekam dan beliau pun membayar Satu dinar. Maka Imam Muhammad ketika mendapatkan riwayat tersebut beliau pun bergegas membekam berbekam. Dan sebagai ittiba'nya kepada Nabi sallallahu setiap beliau berbekam setelah beliau mendapatkan riwayat itu, setiap beliau berbekam, beliau pasti akan membayar tukang bekam satu dinar. Itu padahal sesuatu yang remeh. Maksudnya Enggak mestilah satu dinar Bekam apalagi cuma bekam doang Tapi karena ittiba'nya kepada Rasul, maka beliau memformalkan dirinya untuk mengikuti dengan seragam seperti itu. Hmm. Baik, jadi inilah Muskilah Kalau misalnya kita muslim yang benar, kita akan banyak memikirkan umat. Iya. Dibandingkan Memikirkan bagaimana pekerjaan kita. Masih memikirkan umat ini. Bagaimana didik istri sendiri, anak sendiri, tetangga, masyarakat dan kaum muslimin. Kondisi umat sekarang dalam kejahilan bukan? Atau kealiman? Kalau kalian udah hebat, kita udah kejahilan. Ya, selalu ada problem adabiah itulah tugas kita sekarang kalau kita mau mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah maka dengan ilmu dan belajar terus ya luar dan semoga Allah taala jadikan kita semanzilah atau bukan bisa bertemu dengan para rasul dengan ilmu-ilmu yang Allah berikan pada kita dan amalan-amalan-Nya kita lanjutkan nah Ini merupakan aib yang tidak pantas disebutkan kepada misalnya raja-raja di kalangan manusia. Apakah raja-raja di kalangan manusia boleh kita bilang, "Oh, raja tersebut dia lemah, bodoh, enggak tahu apa-apa, enggak -apa, bisa ngeliat, buta, enggak enggak bisa bicara, enggak memberikan perintah, enggak melarang." Itu untuk apa terus jadi raja di kalangan manusia? Nah, kalau misalnya aib-aib tadi tidak pantas dinisbatkan kepada raja-raja di kalangan manusia, lalu bagaimana mungkin aib-aib tadi ya dibenarkan perisbatannya kepada Allah taala? Nah, ini bantahan terhadap ya Mu'tazilah terutama Jahmiyah. Bagaimana mungkin raja di kalangan manusia ya dikatakan raja itu tidak punya nama, enggak punya sifat. Enggak punya ilmu, enggak bisa melihat Tentu saja itu sesuai mustahil. Lebih-lebih Allah taala Al Malik yang hakiki. Maka enggak mungkin disifati dengan ketidakpunyaan sifat. Ya. Taib. kemudian seandainya manusia memperhatikan proses kejadiannya dari awal penciptaannya mulai dari setetes air mani hingga menjadi manusia sempurna maka jelaslah bahwa ada zat yang mengawasinya mengubahnya dalam berbagai tahap kejadian serta membentuknya dalam berbagai wujud tidaklah layak baginya untuk mengabaikan dan membiarkan manusia begitu saja tidak ada memberi perintah enggak melarang enggak mengenalkan hak-haknya enggak memberi ganjaran enggak menghukum enggak mungkin ya jadi Coba lihat proses kejadian manusia. Dari status money sampai sekarang bisa besar, bisa bicara, bisa ceramah. Pasti ini ada yang mengatur. Enggak mungkin terjadi begitu saja. Dan kalau misalnya kita meyakini itu enggak mungkin pasti ada yang mengatur, yaitu sesuatu itu zat yang gaib, Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah mengatur seperti itu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan begitu saja kita tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada pengenalan terhadap Allah. Makanya dinul Islam itu lengkap dia. Perintah ada, larangan ada, kemudian pengenalan terhadap Allah juga ada, kemudian pemberian ganjaran dan janji-janji baik juga ada dan janji untuk menghukum juga ada, ya lengkap. Islam. Ya. Sekiranya misal seorang hamba manusia ini taujin juga benar-benar memperhatikan secara seksama. Ya benar-benar kita jujur memperhatikan, tentu segala sesuatu yang dilihat maupun yang tidak dilihatnya akan menjadi dalil baginya tentang tauhid pertama. Sesuatu yang terlihat apa pun itu? Dengan antum berdiri sini, adru di sini, pakaian kita, jemari kita, kemudian garis-garis di tangan kita. Itu semua menunjukkan tauhid. Hmm. Juga menunjukkan adanya kenabian. Juga menunjukkan adanya hari kebangkitan. Itu kalau misalnya kita mau tafakur dan tadabbur terhadap alam semesta ini. Ya. Serta bahwa Al-Qur'an merupakan firmannya Tetapi kadang ilmu kita yang enggak samping Saking minimnya ilmu kita. Jadi ilmu itu yang akan mewariskan kita khusyuk untuk bertafakur tentang Allah taala dan makhluk-makhluk-Nya menunjukkan akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan-Nya. Kami menyebutkan dalilnya. Nih, kita sedikit lagi. Dalam kitab Aiman Al-Qur'an ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "La ya'kuluhu illa al-khati'un. Fala uqsimu bima tabṣirūn wa ma la tabṣirūn innahu laqawlu rasul karim." Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang berdosa. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Jadi banyak sekali hal atau mungkin lebih banyak lagi hal yang tidak kita lihat sebenarnya. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Kami juga menyebutkan penggalan masalah ini ketika membawakan firman Allah Ta'ala wa fi dan juga pada dirimu sendiri-dirikan sendiri, maka apakah kalian tidak memperhatikan? Ayat ini menunjukkan bahwa adanya manusia merupakan dalil atau bukti bagi diri sendiri akan keberadaan Penciptanya, keesaannya, nya keberadaan kebenaran-Nya, serta penetapan sifat-sifat kesempurnaannya. Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang mengabaikan masalah ini telah tertipu dalam dua kemungkinan yang berbeda. Bisa jadi dia membenarkan atau meyakininya atau dia mendustakan dan meragukannya. Wallahu almusta'an. Ya, baik kita lanjutkan pada pekan depan Ini masalah-masalah masih masalah-masalah berat ini. Okay, so kita lanjutkan terus aja subhanakallahumma ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim.